Oke, okay. V mau nyapasnya lagi. Persikmania macan putih, mana suaranya? <laughs> Masih semangat banget ya. Masih semangat banget. Semangatnya lengkap. Oke, okay. ini untuk lagu yang selanjutnya. I got Minta tepuk tangan yang lebih meriah Terima kasih